Cerita Misteri untuk para Jimatas <SILENCIO> Cerita ini dikirimkan oleh Jimatas dari Bandung Dengan judul Hantu di Sekolah Kisah ini berawal ketika masa orientasi siswa di salah satu sekolah di kota Bandung. Masa OSIS di sekolah kita sudah hampir habis untuk periode tahun ini Maka dalam beberapa hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua Sekaligus pengurus OSIS di sekolah ini Untuk itu nanti jam 10 kita akan mengadakan rapat Untuk membahas kegiatan pergantian pengurus OSIS Iya pak, apa nanti kita juga melibatkan adik kelas kita yang baru masuk Untuk mengikuti kegiatan ini pak Iya tentu saja dalam kegiatan ini nantinya juga akan diadakan kegiatan jurid malam, sekaligus untuk kegiatan akhir dalam masa orientasi siswa. Wah, pasti seru nih. Akan bekerja mereka nanti. Oh, ya, hitung gitu sambil balas dendam. Bunda, hmm, setara maunya. Baiklah anak-anak. Mengenai pelaksanaan kegiatan ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut saat rapat. Sekarang silakan kalian istirahat dulu. Selamat pagi. juga ya calon ketua osisnya yang bakal gantiin bagas pasti bakalan seru nih ya jelas dong jadi ketua osis gitu loh siapa yang nggak mau nah, coba tapi kira-kira nanti kegiatannya diadakan di mana ya kalau bisa jangan diadakan di sekolah dong dengar-dengar sekolah kita kan banyak hantunya Gus kamu jangan nakut-nakutin gitu dong Rey ada deh saja. Terus mau diadain di mana? Kalau nggak di sekolah? Nah, sekali-kali diadain di luar sekolah lah, di pegunungan, kayak misalnya, kan enak banget tuh sambil refreshing. Uh, Dasar maunya, justru di tempat-tempat itulah yang banyak hantunya. Udah ah, kita tunggu saja hasilnya nanti di rapat. Tapi benar juga sih yang dikatakan dari tadi. Aku juga pernah dengar dari orang-orang sekitar sini kalau ini disponsikan dengan. Ditakut, ah. tapi sudahlah. Mungkin cuma cerita aja. Di sela-sela suasana rapat di sekolah yang diputi oleh ketua dan pengurus osis dan para siswa serta perwakilan siswa dipimpin oleh kepala sekolah. Maaf Pak, kalau boleh usul, gimana kalau kegiatan ini diadakan di luar sekolah aja? biar lebih seru, Pak. Iya nih, Pak. Lagian dengar-dengar di sekolah ini kan ada hantunya. Eh, kalian ini pada bilang apa sih? Semua bilang sekolah ini ada hantunya. Jangan mengada-ngada, ah. Baiklah, Bapak, Ibu guru serta murid-murid sekalian, mengingat kegiatan ini sudah dimulai besok, jadi kita tidak usah jauh-jauh untuk menentukan tempat kegiatan. Alangkah lebih baiknya kalau kita adakan kegiatan ini di sekolah saja Mengenai adanya hantu atau tidak Yang itu cuma isu dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai keberadaan sekolah ini Jadi kalian tidak usah khawatir uh, Untuk Pak Deni, selaku pembinawisis, tolong diatur semuanya Ya sudah deh Pak, kita ikut saja nah, Baik Pak, kita akan diskusikan dulu dengan teman-teman kelihatan jurid malam nanti kalian udah tahu kan tugas masing-masing diharapkan nanti harus berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing Nara, -masing. tolong kamu bacakan siapa saja yang harus berjaga di tiap pos nanti malam Oke siap nantinya di pos 1 lantai 2 ada bagas sama Tria terus di pos 2 ada aku sama Iwan. di pos 3 lantai 2 nantinya ada Rere sama Andi di pos 4 ada Sintia sama Sori. Dan mereka ini nempatin ruangan dekat pos satpam. Kemudian di pos lima nantinya ada Didi sama Ucan Mereka ini ada di aula Kemudian di pos enam ada Ani sama Rizki Di lantai dasar sekolah Dan terakhir nantinya ada Dian sama Ratna Mereka ini nempatin pos terakhir yaitu di pos tujuh ya Nah untuk pos tujuh ini ada di tengah-tengah lapangan basket Jadi semuanya sudah tahu ya tugasnya masing-masing Oke sip Ingat juga teman-teman di tiap pos kalian juga punya tantangan, yang nanti akan diberikan ke adik kelas kita. Tapi ngomong-ngomong, real-realinya mana nih? Kok dia nggak ikut ngumpul di sini? Oh iya, aku lupa guys. Dia tadi izin katanya ada kepentingan keluarga, tapi nanti malam dia bisa ikut kok. Ya sudah, tolong nanti kamu kasih tahu dia ya. Oke. Okay. Kamarmu tadi lancar kan? Iya, lancar-lancar aja tuh. Eh, by the way, di mana tadi hasil rapat osisnya untuk jurin malamnya? Iya re, aku mau kasih tahu ke kamu. Kamu ntar malam ke bagian di pos 3 sama di lantai 2 ya? Hah? Apa? Di lantai 2? Aduh, di situ kan serem banget dia. Ya? Mana malam hari gelap banget lagi. Aduh uh apa nggak bisa? saya diganti sama yang lain aja sih. udah, kamu jangan mengada-ngada ah. lagi-lagi hantu. di sekolah kita tuh nggak ada hantunya. udah ya. aku masih buru-buru nih. ya udah deh. makasih ya handphonenya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita duduk melingkar sambil berpegangan tangan. Sekalian berdoa agar nantinya pemilihan ketua dan pengurus osis ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jurid malam nanti. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Silakan. Kalian menemati posnya masing-masing. Adik-adik kelas kita nantinya satu persatu akan jalan dari pos 1 sampai pos 7. Kalian harus galak, tegas, dan buat mereka takut. Tenang saja, saya sudah minta izin sama guru-guru. Kita boleh kok melakukan hal itu sama adik kelas kita. Asal masih dalam batas kewajaran. Setuju semuanya? Gila. Ini malam, suasananya benar-benar serem banget ya. Ah, biasa aja kali. Eh, tapi bener kok. Kayaknya serem banget deh malam ini. Ah, sudah sudah, kita mulai berpencar aja. Tuh, kamu udah ditungguin sama partnermu Andi. Ya udah deh. Ntar kalau aku ada apa-apa, tolong bantuin ya. Iya deh. <tuh> Suasana serem banget di sini, Gi. Mana sunyi, sepi, gelap lagi. Aku jadi takut nih. Udah, kamu gak perlu takut, kan ada aku. Hehehe. <tis -tis> jadi, kalau kamu ketakutan, ya tinggal peluk aku aja. <tis -tis> Ih, kamu ada-ada aja. Dasar cowok maunya. Beneran kan? Di sini ini gelap banget di. Mana cuma ada bintang kecil lagi. Ngapain juga sih kita mesti ke bagian pos tiga di lantai dua yang gelap banget kayak gini? Udah ah, jangan mikirin yang enggak enggak Tuh ada kelas kita, ada yang udah nyampe sini Kita mesti siap-siap ngerjain mereka Kamu aja deh yang ngerjain Aku kan bukan raja tega Gak bisa galak sama orang Yaudah ah, tuh ada yang udah nyampe sini Selamat malam kak Baik, taruh lilinmu di lantai Baik kak Sebutin nama, kelas, terus habis itu push up 25 kali Nama saya Firman, kelas 1B Bagus. sekarang kamu harus nyanyi lagu potong luar biasa tapi semua nantinya harus pakai huruf i semua mengerti? Hmm. mengerti kak? piting nah, pipi ingsi mingsi di kwi lim nini minti dinci dinci impit kili ciring kiri ciring kiri nin lili lili lili sekarang kamu harus nyanyi lagu-lagu itu, tapi kali ini harus diganti huruf O. Diganti huruf O semua. Kamu nyanyinya juga harus sambil jalan menuju pos selanjutnya. Yang keras ya? Iya, Kak. Katang babo angsa, mangsa daqa Allah. monta <tuh> tadansa, danse empat kolong. Sarang kokanan, sarang kokara. La la la la la la la la. Andi, kamu bisa aja sih ngerjain mereka. Ya jelas dong, gue gitu loh. Gak tau nih, Firman bakal dikasihin apa lagi di pos selanjutnya? Tahu nih, yang pasti harus lebih seru lagi di. Kita tunggu adik kelas kita yang lain. Eh, Dik, Ih, tiba-tiba tuh buku kok terasa merinding banget ya? Ih, kamu mulai lagi deh ya. Kedinginan kali. Enggak kok bener nih dingin banget, Di. Udah, jangan mikirin yang enggak-enggak. Eh, di, itu itu apa ya? Apaan? Itu tuh yang di dekatnya kamar mandi. Kayaknya dia yang lihat kita deh dari situ. Ah, enggak tahu siapa-siapa kok. Udah, aku mau kean dulu, tanggung nih. Eh, di, di, Di itu itu apa? Astagfirullahalazim. Aduh, Di. Gila, Reh kamu nih sebenarnya kenapa sih? Pakai melu-melu apa segala? Lagi horny ya? Heh, enak aja kamu bilang. Ya aku juga yang lagi horny. Aku tadi habis lihat hantu tahu. Hah? Lihat hantu? Yang bener aja. Masa ada hantu di sekolah kita? Uh, aku benar-benar enggak habis pikir, Dendy. Tadi pas kamu asik FBN dengan HP-mu, aduh aku lihat sosok perempuan berbuka rata, berambut panjang dan pakai baju putih, masuk ke kamar mandi cewek yang ada di sebelah situ. Makanya aku jadi terkejut, aduh rasanya nyasur banget deh ikut-ikutan acara kayak gini, aduh aduh aduh. Ah, mungkin itu hanya perasaan mu kali. Nggak di, benar. Lihat nih bulu kuduku sampai merinding nih. Tanya habis ngajarin adik kelas, ih, ayo bangun, udah jam 3 pagi nih. Wah, oh, tak tunggu ah, ntar ah. lagi, masih ngantuk nih. Ya udah, kalau kamu mau tidur terus di pos ini, aku mau ke tempatnya teman-teman dulu kalau gitu. Iya deh, Sono pergi. Hmm. Eh, kayaknya dari tadi ada yang ngikutin aku deh siapa ya? jadi merinding nih. Hah? apa tuh? Oh, oh, oh, Bacang. Eh, eh, apa apaan sih kamu re? Pakai nabrak orang segala. Aduh. Buset Rah, kamu pasti gak akan percaya apa yang aku ceritain deh Aku lihat pocong tadi barusan, Rah ha? Pocong? Eh, kamu ini apa-apaan sih, Re? Hari gini mana ada pocong <laughs> Re, re, re, re, makanya dong, kamu kalau masih ngantuk, ya tidur aja lagi Ya nih, anak-anak ada-ada saja Makanya, cuci muka dulu dong, biar seger Kalian kok pada gak percaya sih? Beneran, aku ini lihat pocong tadi Ya Allah ikutin aku terus oh kalau gitu itu tandanya pocongnya lagi jatuh cinta sama kamu wah <laughs> uh, ternyata kalian ini sama aja wah, udah deh kalau gak percaya aku mau kurang guru aja cari tempat yang aman hati-hati ya ntar ada pocong lagi loh Bede banget deh ikut acara-acara beginian. Kenapa sih teman-teman banyak yang gak percaya kalau di sekolah ini ternyata banyak hantunya? Mending aku ke ruang guru aja deh, nyaritain semuanya. Biarin aja Andi sendirian di pos. Bede banget aku sama dia. Ya Yalah, aduh, malah kepengen tipis lagi. Tapi, aduh, aku gak berani gimana nih? Rere, kamu kenapa? Kok kamu berjalan sendirian kesini, yang lainnya pada kemana? Eh, iya bu A Eh, bu Ambar, kalau tidak keberatan, saya boleh minta tolong gak bu? Iya, minta tolong apa sih, Re? <laughs> jadi malu nih bu, sebenarnya hmm, Saya minta tolong diantar ke kamar mandi ya, bu Oh, gak apa-apa Maaf ya, bu Ambar, jadi mengganggu nih <laughs> Ibu tunggu di luar iya. sini saja ya, Re Loh Tadi Bu Ambar perasaan pakai baju biru deh, kok sekarang berubah jadi baju putih ya? Kapan ganti bajunya? Ah, nah, sudahlah, mungkin mataku aja kali ini salah lihat. Udah selesai belum? Pipisnya ntar belum selesai. <tuh> <tuh> iya Bu, udah kok. Makasih Bu Ambar, saya sudah diantar. Soalnya saya takut Bu, tadi malam aja pas nungguin adik-adik kelas, saya melihat tantu sama pocong Bu. Tapi sayangnya teman-teman enggak ada yang percaya. Bu Ambar percaya kan? Apa yang saya bilang? Ah, mana mungkin di sini enggak ada hantu, Re. Yah, Ibu enggak percaya juga. Eh, ngomong-ngomong, Ibu tadi ganti bajunya di mana ya? Kok cepat banget ganti baju putih? Kan tadi pakai baju biru, Bu. Ibu kok diam aja sih dari tadi? Hah? <tuh> Kok tiba-tiba beruja dari se... se... se... se... Re... Kamu ini kenapa sih? Kok seperti orang ketakutan gitu? Hah, ibu... ibu... ibu ini bukan setan kan? Eh... sadar dong Re... Ini ya Ibu Ambar, guru matematika kamu juga. Kenapa sih diri tadi ngeliatin terus? Aduh. Tadi ini ada setan, Bu. Wajahnya mirip sekali sama Bu Ambar, tapi pakai baju putih. Begitu aku tengok, tiba-tiba mukanya berubah jadi rata. Aduh, rambutnya panjang. Ih, pokoknya bikin takut banget. Siapa yang pakai baju putih? Dari tadi Ibu pakai baju biru kok. Ya sudahlah, Re. Mungkin kamunya juga yang kecapean. Makanya, jadi berpikiran yang tidak-tidak Tuh, kamu ditungguin sama teman-teman di pos satu, Re Oh iya, yeah. nanti mau ada mitik pemilihan ketua dan pengurus osis baru Jadi sekalian pembaharan kegiatan ini, Re Kamu udah siap, kan? Iya, Bu Ambar Tuh, Re-Re, akhirnya nolot juga Kamu dari mana aja sih, Re? Kita udah nungguin nih, dari tadi Iya nih, anak Lihat tuh, mukanya sampai kucel gitu. Si kejar hantu lagi. Ih, kalian ini ngomong apa sih? Kalian pasti gak bakalan percaya deh kalau aku habis ketemu hantu lagi. Tuh kan mulai lagi, yang diomongin hantu terus. Udah, kita mesti prepare buat acara selanjutnya. Buruan, ntar ke buru siang. Eh, sini deh. Kamu tadi habis lihat hantu beneran ya? Soalnya aku tadi juga lihat sesosok bayangan putih di dekat lapangan basket situ. Tuh kan, betul apa kataku? Kenapa sih semuanya pada gak percaya? Enggak, Reh. Kali ini aku baru bisa percaya sama kamu. Setelah aku buktikan sendiri. Terus, gimana selanjutnya? Ya, kita laporin aja ke kepala sekolah. Mana mungkin mereka semuanya percaya dengan cerita kita, Ra? Udah, nanti biar aku aja yang atur. mendengar cerita hantu dari kedua siswanya kemudian malam harinya kepala sekolah datang bersama dengan seorang paranormal serta Rere -re dan Nara yang pernah melihat hantu di sekolah itu paranormal itu pun diminta merawang apakah benar ada hantu atau tidak Benar seperti yang dikatakan kedua muridku ini, kalau di sekolah ini benar ada hantunya. Sepertinya hantu di sini dulu juga pernah bersekolah di sini Dia meninggal akibat bunuh diri karena pernah diperkosa pacarnya Sampai saat ini dia sebenarnya ingin melanjutkan sekolahnya di sini Makanya sering menampakkan dirinya di sekolah ini Iya mbak, kalau bisa semua hantu yang ada di sekolah ini disingkirkan semuanya Agar tidak ada yang mengganggu dan proses belajar mengajar di sekolah ini bisa tenang mbak Terus bagaimana caranya agar dia tidak datang menakuti murid-murid di sekolah ini, Mbak? Tenang saja, semua bisa di Sebenarnya hantu ini baik, tapi karena keinginannya untuk tetap bersekolah di sini, maka dia sering menampakkan diri. Untuk itu harus diadakan doa bersama di sekolah ini untuk mendoakan arwahnya biar tenang di alam sana. Nanti persaratannya biar saya yang urus. Ya udah pak, kalau gitu besok aja kita mulai mengadakan kegiatan doa bersamanya di sekolah Iya pak, lebih cepat akan lebih baik Baiklah, besok bisa dimulai kegiatan doa bersamanya Biarin aja, dia senang kali Kita udah doakan bersama Mulai saat itulah hantu bermuka rata, berambut panjang yang sering menampakkan diri, tidak lagi menampakkan diri. Sehingga para siswa bisa belajar dengan tenang. Kerabat Istana, demikian tadi. Drama Radio, persembahan dari 95FM Istana Radio. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jumpa lagi bersama kisah selanjutnya.